Metro bisnis, penyelenggaraan haji yang dilaksanakan monopoli oleh pemerintah sering terdapat masalah, biaya yang tinggi, fasilitas yang tidak sesuai janji, dan sebagainya. Untuk membahas hal tersebut, kita telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh, Republik Indonesia, Arta Hanif. Pak Arta, apakah pelaksanaan naik haji ini masih layak untuk dimonopoli oleh pemerintah? Bagaimana komentar Anda tentang masalah ini? Haji sesuai dengan undang-undang itu ada dua. Pertama diselenggarakan oleh pemerintah yang disebut sebagai haji reguler atau haji pemerintah. Kemudian haji yang diselenggarakan oleh swasta yang dikenal sebagai haji plus atau haji khusus. Nah, terkait dengan soal monopoli pemerintah Ini memang satu hal yang sejak lama Belum serius diperhatikan oleh pihak-pihak terkait Khususnya oleh pemerintah sendiri Dalam hal ini Bapak Presiden gitu ya Dan kemudian juga oleh DPR Dalam hal ini Komisi 8 Tidak ada perhatian malah saya anggap tidak ada perhatian Kenapa? Karena sudah begitu hebat keluhan Daripada jama-jama haji maksud saya Poinnya adalah sebenarnya Karena sekarang ini Kementerian Agama sesuai dengan amanah undang-undang juga sih. Yang memang memfasilitasi Kementerian Agama melakukan tiga fungsi tadi, Baik dia sebagai regulator, juga dia sebagai operator. Dan ketiga dia juga sebagai eksekutor. Tapi saya tidak tahu siapa yang memberikan pengawasan. Menurut amanah undang-undang harusnya kiphi. Cuma kiphi. Sejak amanah undang-undang 2008 sampai sekarang ini kan belum berfungsi Baru kemarin secara formal tahun yang lalu kalau saya tidak salah itu diresmikan Kitsi itu. Tapi sampai sekarang realisasinya atau fungsinya belum berjalan Sebagaimana mestinya Jadi tiga fungsi besar ini ada di satu lembaga kementerian agama Sehingga seperti yang ditanyakan tadi Memang pemerintah jadi seperti monopoli Ini menjadi masalah besar kebijakan jadi tidak fair, gitu, ya, tidak adil. Katakanlah ketika ada tambahan kuota yang paling gampang misalnya, karena sebagai penyelenggara ini bisa tidak transparan. Dia lebih melihat kepentingan daripada haji reguler. Padahal, menurut undang-undang juga, jamaah haji reguler dengan jamaah haji khusus itu sesuatu yang berbeda. Amanah undang-undang mengatakan bahwa haji khusus ini diselenggarakan dengan penanganan yang khusus, pembiayaan khusus, waktunya khusus, dan pengelolaannya juga khusus. Dia berbeda dengan haji reguler. Nah, ketika kita bicara tambahan kuota, ini menjadi sesuatu yang sering tidak transparan dan sering tidak objektif. Lah. Ya, jadi saya melihat bahwa monopoli itu sesuatu yang memang dirasakan oleh kita semua, khususnya oleh penyelenggara haji khusus ya, karena kita jadi saling berhadapan untuk satu kepentingan. Ada pihak berpendapat pemerintah harus transparan. Apa hal itu kira-kira bisa terwujud, Pak? Pertama, transparan itu harus dan wajib hukumnya gitu kan. Kalau tidak transparan, orang cenderung keliru atau bisa sangat subjektif. Apalagi tadi fungsinya sama-sama sebagai operator. Kami sebagai operator penyelenggara haji khusus, kementerian agama sebagai penyelenggara haji reguler. Maka ketika tidak transparan, tambahan kuota misalnya yang didapat dari pemerintah Saudi bisa jadi disimpangkan. Ah itu yang kita khawatirkan dengan tidak transparan kita tidak cukup memahami kenapa kok pemerintah demikian atau dengan formula seperti itu kita kan pengen tahu kenapa dasarnya apa kalau itu sesuatu yang memang jelas ya dan kita diminta untuk memahami itu kita enak dasar yang memahami jelas jadi memang harus transparan lah kemudian kedua apakah mungkin saya yakin mungkin, apalagi kita kan umat Islam, ya kita di negara yang dilindungi oleh hukum sebagai panglimat tertinggi, kita juga umat Islam yang tahu yang namanya jujur itu penting, harus, wajib bahkan. Apalagi sebagai penerima amanah Pemerintah atau Menteri Agama dalam ini kan penerima amanah rakyat kan Dia harus melaksanakan itu secara Terbuka, karena apa? Yang diurus rakyat Jadi apakah yakin? Yakin Saya bisa kalau ada kemauan Kan sudah banyak terjadi penyelewengan nih Pak Menurut Bapak, bagaimana caranya agar penyelewengan ini Tidak terus terulang? Ya satu tadi, mesti terasaran aja Kalau terasaran kan enak, dari awal sudah dikatakan Kenapa ada pembagian kayak gini? Ya karena dasarnya ini-ini jelas Semua pihak tahu, bahkan pihak luar pun wartawan pun tahu, masyarakat juga paham dan ini urusannya bukan APBN sedikit sekali dana APBN terkait dengan penyelenggaraan haji secara keseluruhan lebih banyak ini dana-dana umat nah dana umat itu tidak dikeluarkan bisa dibayangkan akibatnya gitu kan bahwa terjadi penyimpangan, ya satu tidak terseparan, kedua memang mesti di namanya manusia kan, ada saja mungkin kelemahannya kan, bisa saja dia salah, sehingga yang namanya pengawas jadi penting gitu loh nah, HIPHI ini sudah dibentuk sesuai dengan amanah, ya, terlepas saya Setuju atau tidak setuju dengan KIFI ini Karena undang-undang nomor 3 berarti mesti direvisi Total lah menurut saya KIFI ini menurut undang-undang itu dibuat Difungsikan untuk melaksanakan fungsi pengawasan P-nya itu kan pengawasan tuh. Nah masalahnya menurut undang-undang Dia dibentuk sesuai Dengan proposal dari menteri agama Nah kalau menteri agama yang juga Mempropos KIFI dengan orang-orangnya Ya saya khawatir sekali Benturan kepentingan di situ bisa terjadi Semua masalah diselesaikan Sesuai dengan internal antara kementerian dengan KTI ya jadi itu semestinya mesti sangat independen jadi selain transparan mesti ada pihak yang melakukan pengawasan sesuatu kalau berjalan sesuai dengan yang diawasi dia akan berjalan di atas relnya kan demikian wakil ketua umum kesatuan tour travel haji umroh Republik Indonesia Arta Hanif Saikoli Lumenta